Assalamualaikum. Sudarlan, berita malam edisi hari ini Rabu 12 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Tiung diperiksa di kantor KPK. Terkait dana Kongres KNPi, pemerintah Aceh diminta buka mata hati. Korban tenggelam ditemukan meninggal dunia di danau Nagan Raya. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang pada dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di radio City 94,4 FM Boxname, Radio Loser 94,6 FM Asia Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Pakengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlon, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Samsul Bahri alias Tiung Rabu hari ini di kantor KPK Jakarta Selatan. Informasi yang diperoleh Srambi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi pagi Tiung telah berada di kantor KPK. Seperti diketahui KPK memanggil Tiung untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka gubernur Aceh nonaktif Irwan Yusuf. Dalam surat pemanggilan yang menyebar melalui media sosial, Tiung dijadwalkan diperiksa Rabu 12 September 2018 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Surat panggilan dengan nomor SBGL garis miring 5121 garis miring DIK 0100 garis miring 23 garis miring 09 2018 ditandatangani 6 September 2018 oleh Aris Budiman selaku direktur penyidikan. Darlun Front Pembela Islam Aceh menyatakan menolak penggunaan anggaran daerah sebesar 9,8 miliar rupiah Untuk kegiatan Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiri mengatakan pihaknya meminta pemerintah Aceh membuka mata Melihat nasib rakyat Aceh yang masih banyak hidup tak tahu arah, dililit utang dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni PIAC juga mempertanyakan DPRA mengapa sampai menyetujui anggaran tersebut. Sudarlun Mutawali Al Khalidi ditemukan meninggal dalam danau di kawasan pantai Senagan, belakang Bandar Udara Kubang Gajah, Kabupaten Nagan Raya. Korban ditemukan setelah dilabuhkan pukatari di danau tersebut sekitar pukul 12.15 Waktu Indonesia Barat, sehingga korban berhasil ditemukan melalui jaring atau pukatari. TR Itam Pencegahan dan kesiap pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nagan Raya mengatakan korban yang hilang tersebut sebelumnya pada selasa sore mandi bersama dengan enam rekannya yang lain. Namun saat mencoba berenang, korban langsung tenggelam dan hilang di danau tersebut. Dalun hingga akhir bulan Agustus 2018, capaian rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pembangunan jumlah rumah rusak berat dan sedang pasca gempa pidicaya telah mencapai 63,11 persen, sementara untuk rumah rusak sedang telah mencapai 75,08 persen. Wakil Bupati Vijay Said Mulyadi mengatakan kondisi realisasi ini secara merata di delapan kecamatan di mana pembangunan rumah sebanyak 2.199 unit telah mencapai 63,11 persen. semua pembangunan rumah rusak berat dikerjakan 277 kelompok masyarakat. mereka mengelola dana hibah pembangunan dari pemerintah pusat atau badan nasional penanggulangan bencana sebesar rp juta rupiah. setiap rumah rusak berat masing-masing mendapat jatah 85 juta rupiah. Sementara pelaksanaan pembangunan rehab rekon untuk rumah rusak sedang 2799 unit, alokasi dana 55 miliar 980 juta yang dikerjakan oleh 277 pokmas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zdarlun Dayah Perbatasan Safinatus Salamah Aceh Singkil juara umum Pekan Kreativitas Santri keempat. Setelah meraih juara pertama dalam enam cabang perlombaan, kegiatan tersebut berlangsung 8 hingga 12 September di Dayah Perbatasan Manarul Islam Aceh Tamiang. Sementara itu Sarkawi, Kepala Dayah Perbatasan Safinatus Salamah merincikan juara pertama diraih pada Lomba Kiratil Kutub Tingkat Sanawiah Putra dan Putri. Kemudian Tilawatil Quran Putri, Pidato bahasa Indonesia putra, kaligrafi putri dan cerdas cermat putra. Daya perbatasan juga menempati posisi kedua untuk cabang perlombaan pidato bahasa Indonesia putri, Kiratil Kutub tingkat aliyah putra dan putri, pidato bahasa Arab putra serta tilawah putra. Sudarlon H Muhammad Taib atau yang akrab disapa Cekmat mengajukan surat pengunduran diri dari ketua dewan pimpinan wilayah atau DPWPA Aceh Utara. Pada 31 Agustus 2018, surat pengunduran yang diteken di atas materai itu ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Aceh. Dalam surat tersebut, Cikmat beralasan mengajukan pengunduran diri demi kemajuan dan kejayaan Partai Aceh dalam pemilihan umum tahun 2019. Dalam surat tersebut, penjelasan Cikmat sangat singkat. Namun surat tersebut ditujukan kepada Tuhaput DPA-PA di banda Aceh, Ketua Majelis Tuhapur DPW PAAC Utara, kemudian Wakil Ketua 1, 2, 3, dan 4, 5, PW PAAC Utara. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita malam, Medisi Rabu 12 September 2018. Berita pagi, Seram FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.